Pak Jimmy, selamat siang Siang. Ya, komentarnya p a k Sekali lagi, ini salah satu tindakan korupsi Dan herannya, orang-orang seperti itu bisa mengacak-acak kemau dia Negara kita bisa diacak-acak mereka Dan t a k ada orang bisa ambil tindakan Heran banget ya, Mbak ya Inilah yang saya bilang negara kita akan hancur Karena 90% dari aparat kita seperti itu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Jimmy Pak Herman, selamat siang Ya, selamat siang Komentarnya, Pak Ya kalau saya melihatnya kita sikapi secara profesional aja Kan ada juga ada asosiasi pengembang Ada asosiasi advokat Ya bertemulah dengan badan-badan terkait Apakah itu peruri yang bertugas mencetak surat-surat berharga dan sebagainya Jadi gak perlu disikapi secara sentimental begitu Terima kasih Baik terima kasih Pak Dibio selamat siang Ya selamat siang Itu manai Bang Blanko g yang habis gitu kan di, di, di pertanahan itu kan、mm -hmm. Bu ya.、Mm -hmm. Jadi jawabnya gini biasanya. Itu percetakan yang ditunjuk biasanya mesinnya macet. Oleh karena itu ambil subkontraktor lain atau kontraktor lain yang biasanya bermain dengan masalah cetak. Untuk segera menuntaskan masalah itu. Karena rekanannya itu udah k o m kali kong. Dengan orang-orang dari Departemen Agaria maupun Departemen Masalah Hukum, jadi lo, jadi otomatis mereka itu kalau itu lagi macet, t a r t u n g g u sebentar ya Pak, lawan lagi macet, jadi enggak cari solusi. Jadi jawabnya negara kita itu banyak yang dikelola oleh orang-orang yang kurang tepat yang kerjanya cari, apa namanya, cari komisi melulu gitu loh, jadi、uh, bilang korupsi ya, memang begitulah, t s t lah gitu loh.、Ter、maka itu harus diambil ke kebijakan bahwa... マーガ a タッタ a パキタカン、ポレマソクえっと、a ャオヤ、マガシバイドマガ r バハ a スラマシンバハリジャオン、イ k ウンダマデガナ、ボリマタウン、ボ m a ァナマルカンヤ、パパシャパンガディシャカルジ m ー、アトメマガマウカルジャー、アトメマママラ、パ a ヤ a ディラ、Baik, terima kasih. 美しいですね。美しいですね。美しいですね。美しいですね。美しいですね。美しいですね。美しいですね。美しいですね。 Blanko hilang, seperti ini sudah berulang kali. Akibatnya semua transaksi jual-beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan Blanko juga tidak memberikan jalan keluar. Apa komentar Anda melihat kejadian ini? Silakan 633-9160 kami buka untuk Anda. 633-9160 Mitra Bisnis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 Selamat、oh、sore Pak Tommy. Selamat sore. Ya silakan Pak. Ya sebenarnya ini kan termasuk satu pelayanan publik ya. Yang mana harusnya kalau memang nggak bisa dijalankan tuh pejabat yang bertanggung jawab tuh harus mundur atau mesti ada satu mekanisme yang bisa kita suntuk balik sebagai、uh, masyarakat gitu loh. Jadi jangan seenaknya aja sama juga kadang belangko ini habis belangko itu habis giliran kita mau urus surat belangkonya habis nggak bisa dilakukan dan giliran udah telak kita kena denda. Ini sebenarnya mesti mulai dipikirkan oleh DPR yang suka studi banding. Di luar negeri itu begitu. Jadi kalau you public、uh, service, kalau you nggak bisa deliver the service dengan baik, itu harus mundur, dipetat, atau bisa dituntut balik malah. Di sini gimana? Buat apa studi banding itu? Belajar dulu, d o n g k a t e Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih kembali. Masih diberikan kesempatan untuk Anda yang lainnya. Berbagi opini serta komentar. Line, telepon, 333-9160. Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat Blanko e g akta jual beli yang menghilang dari peredaran. Blanko e g hilang seperti ini sudah berulang kali. Akibatnya semua transaksi jual beli rumah terganggu. Kantor pertanahan yang bertanggung jawab mencetak dan menyalurkan Blanko e g juga tidak memberikan jalan keluar. Apa komentar Anda melihat kejadian ini? 6339160 kami buka untuk Anda. Zena, selamat sore, sore. ya, s i l a k a n kalau menurut pendapat saya itu memang dia ngajak itu. Nah, orang dia itu biasanya kalau orang kantor kalau urusan tanah itu memang agak susah ngurus surat m a u p u n sertifikat d u b a n d i b a n d i n g di Jakarta jam bertahun-tahun sampai 3 tahun belum selesai, kalau ngurus masalah tanah itu memang badan pertanahan nasional itu menurut saya itu harus diganti semua itu yang di atas itu buat パジェノ、パブディ、スワマー、ソレ、セラガンパブディ mengatur, kalau di perusahaan swasta ada yang namanya ISO bu. jadi, kalau mereka n g g a k b e n e r terus dibandingkan dengan ISO nah ISO-nya dicabut bu, atau melalui proses yang namanya kalau sebelum dicabut ada namanya temuan minor atau temuan temuan mayor dan akhirnya n a n t i dicabut jadi, pemerintah ini n g g a k punya mekanisme sistem, padahal ada menteri p e n e r t i b a n apakah pernegara tapi sepertinya percuma gitu. Kalau di tempat lain banyak, contohnya cuma nanti jadi kepanjangan. Jadi pemerintah perlu memikirkan bagaimana supaya performan pegawai negeri yang namanya melayani publik itu jadi benar-benar melayani gitu.、Mas. Baik, terima kasih Pak Budi. Mitra bisnis pengembang di Bandung mengeluhkan sulitnya mendapat blanko akta jual beli yang menghilang dari peredaran. Dan itu adalah、uh, opini, bisnismen opinion yang kami minta dari Anda dan terima kasih untuk yang bergabung. Kita cukupkan hingga di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah hubungi kami di 633-9160. Kita lanjutkan kembali Business Today. Saya Mary Agustin, sampai jam 5 sore nanti. Selamat malam Pak Toto. Malam. Silahkan k e m e n t a r anda Bapak. Iya, kalau ini merupakan suatu hal yang lumrah barangkali sering terjadi karena memang mental-mental、uh, dari para petugas atau aparat pemerintahan yang seperti ini. Tetapi memang kalau k a kejadian seperti ini pemerintah harus cepat bertindak dong karena ini kan menyambut dengan masyarakat yang luas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan Anda Pak Toto dan masih ada waktu lagi saya menunggu untuk komentar yang lain.